Cintaku untukmu, saudaraku sebangsa. Alangkah indahnya kata ini, tapi tanpa berwujud nyata, ia ya hanya kenikmatan sesaat. Haruslah cinta kepada saudara sebangsa diwujudkan dalam hidup bersama, sehingga kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Mari berbagi. Rezeki untuk bisa dinikmati Sehingga tak perlu ada Yang mati kelaparan Karenanya Mari berbagi Kemampuan Yang Tuhan berikan Sehingga Kita tak cerdas sendirian Tapi menolong mereka Yang terpojok Dan tak mempunyai Kecerdasan Mari bersama Dilemah, dikuat Dikaya, dimiskin Dipintar, dibodoh Kita rajut cinta Untuk membawa kita bersama Menjadi bangsa yang besar Yang mewarnai dunia Dikenal dunia, dicontoh dunia Indonesia Punya potensi yang luar biasa Ia bagikan kapal besar Berbuat banyak hal Dan yang diperlukannya Hanyalah bahan bakar Hah, Bukan gas Bukan pula Bensin atau bahkan aftur Tapi yang diperlukannya Adalah bahan bakar cinta Cintamu Cintaku cinta kita Sehingga kapal besar Indonesia akan bergerak Untuk cinta Diperlukan keberanian berkorban tapi kalau kita bersama, bukankah itu indah? Karena itu, mari berlomba membuktikan Kau atau aku yang anak bangsa Kalau betul engkau dan betul aku Pasti kita akan memberikan cinta yang kita punya Untuk menggerakkan kapal Indonesia Selamat untuk memulainya Bersama saya Bigman si Rai.